Yang di sana tangannya jangan semuanya dua jarinya dong. Luar biasa buat tambah goyang ya. Semuanya 2 jari sama Nana.